yang melawan adalah motto dari Borja hidup pasukan Borja ah, luar biasa di acara halal bihalal yang digelar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 gedung Mulyo sukolilo bergoyang biar pasukan Borja berjogetco ada ramayana ada merpati syuting gari Mahesa du Lover I'm gonna Sebatas angan, aku bukanlah rebutan seindah yang kau bayangkan. Tetapi redup dan jadi bersinar. do Oh, oh, oh.